I got a condo in Manhattan. Baby boy, what's happening? And you and yours invited. So, gonna get your clapping. p o p it f o r a p o i n t p o p p o p it for me. Turn around and drop it f o r a p o i n t Drop, drop it for me. I r e n t a b each h o u s e in my dummy. Wake up, w i t h n o j a m p me. s o u n for dinner. Julius c u r v e h as t crampon. Marion,、uh, aku seneng banget sama penampilan kamu barusanya, aku lihat kamu sangat enjoy, kamu sangat suka nyanyi, terus kamu siap banget menurut aku ya, bukan cuman lagu tapi body language nya juga kamu main terus semua yang ada sama kamu tuh kamu p a k a i jadi lagunya tuh b e n a r b e n a r menurut aku nyampe. Gitu, Baru kali ini, loh, dia ngomong, Waduh, body, language, ya? "Body language, body language, b y a b d y language, b a n e b d y language, b l e o d n e b a g a g e d y language, l n a g o a b d y a n e l u a g e d y l a n a g l a n g a g e o d a n g o d y a n g e b l a u a g d y language, d y l o d y a n g u e b d a n g d y a n e y l a n u a g e y l a n g u e b d a n g u a e d y l u a y language, b a n g d a n y a n g u e b y language, u a e b u a g e l a n g u a e b l a n u a g e a n a d l a g u y a n g u e b y a n g u a g e o d a e b l u a g b a n g u a g y a n g u a g e b u a e b a n u a g e a n g a e l a n g u e n g e y a g u a e b u a g a n u m o d a n g u a l u a b d e b o a n g u a g e o a n g u a g y a n g u a g e b d y a g u a e b a u g b a n g u a e b y a n u a g u a d a u b o a n g u e b o y a n u b y a n g u a g e o n y a n a g a n u a g e b u a a b a n g e b y a n a g u a a n u b a n g e b o a n u b a g u a n y a a g a Dan itu kamu lakuin tadi. Jadi kita juga jadi ngeliat kamu terus gitu. Kamu stealing. w、wow, a u ada perasaan lagu lain boleh gak? <tuh> Lu Maya yang minta harus dong sebagai role model.、Uh, lagu Indonesia yang siap kakak untuk jatuh cinta lagi. Oke、okay, boleh.、Uh, <tuh> Sekarang ku tak mendengar bahwa diri kau tak lagi dengannya. Dalam benakku Ada dia, di「リハティモバ o resbang. o resbang. o resbang. Res, n a n t ulang. Oh, t u l a n g a p a t u l a n g Kok manggil n a n t ulang alasannya、ya. apa? Apa itu? a r t i n y a apa itu? Halo, Ibi. Oh, Bibi. n t u l a y g n t u l m a n t Antua, Antua, Antua, a n u a a a m a Antua, g u a y a n g cewek h a r u s p a k n t u a a n a n t u a a a a n t a a n a a i t a Antua, a n t a Antua, a n a Antua, a a n t u a a u a Antua, Antua, Antua, a n t r a a n t a Antua, Antua, a n t a n g g a a n a n p a n g g i l a n t a a n g u a Antua, n g u a Antua, Antua, n t u a n t u a n t u a Antua, Antua, n t u a Antua, Antua, a t a a n a a a Aku sih memang ganteng, lah bang. Memang udah takdir loh, bang. Teng o k nahu, bang? Udah takdir, bang. Ada lagunya sih, takdir u t memang kejam. <laughs> Apa kerjamu? s p g bang. Apa tuh s p g Supir paling ganteng. <laughs> Supir angkot, bang. Buang angkot. Pacar berapa? Pacarku dua belas kak. Hah? main-main、oh, lu. Tapi iya serius, bang. Banyak, banyak kali ingin gantengnya aku. Iya, tapi udah tujuh, kuputuskan. Kenapa diputuskan? Karena Aku masih sayang sama pacar aku yang satu bang. Mirip、Ber、kali sama Rosa.、Nah, a suka-suka a m a i lah. <laughs> gitu bang. Cita-cita aku banget ditanya bang. Oh, cita-cita kau oh, iya. iya. <laughs> gini, gini, kau pertanyaan dari kau kau jawab aja. Cita-cita <laughs> aku jadi Bidan. Apa tuh? Bintang, Anak Medan.、Eh, wow. Lagu apa kok, Lai? n Yang mau dibawakan, Lai? Lagu ciptaanku ada... Aku kan udah ngeluarin single bang. Oh iya? a p a Judulnya? Single-nya OK. e Single-nya oke.、Okay. Satu lagi apalah. Apalah.、Iya. Coba denger yang oke、okay、dulu. Oke、okay、n g g a k Coba. Coba. Coba. Gimana Oke.、Okay. Pantun dulu aku, Bang. Boleh. Oh iya, orang Medan ya? Oke.、Okay. Jalan-jalan ke kota Singapur. a Jangan lupa singgah ke kota Medan. Pasti aku dapat golden tiket. Itu pantunnya、apa? di mana? <laughs> <laughs> Itu pantunnya di mana? Kamu malu-malu di dana Medan s n g a p u r a Jalan-jalan ke kota Singapur. <laughs> a <laughs> Apa? Jangan lupa singgah ke kota Medan. Terus? Pasti aku d a p a t golden ticket a p a y a n g nyamuk? Gak, Gak ada, apa yang mana? Ulangilah bang, p a n t u n n y a bang Oke,、ya. boleh Jalan-jalan ke Surabaya y a、oh, udah pindah kok ya Jangan <laughs> Terus, Surabaya Jalan-jalan ke Surabaya Jangan lupa s i n g g a h ke Jakarta y a Pasti ini orang semuanya, yes aku d a p a t untuk abang Tentunya dimana? t e n t u gini, panten t u gini ya j a d i k a orang Medan Maya orang Surabaya Kalau kau mau apa, aku pasti berbahaya, gitu. Nah,、bang. gitu. Oh, ya bang. Dia ya, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya bang. Oh, tak salah. Oke, s i a bang. Siap siap bang. Bisa, bang. <laughs> bisa, bang. <laughs> jalan, Coba, jalan, jalan, jalan. Ke... Jalan-jalan l a g Jalan-jalan. Jadi apa, bang? Malang... Masak air, kayak masak air, masak air di belas lagi. Enggak lah, bang. Jalan dulu, bang. b Oke.、Okay, jalan dulu. Hahaha. <laughs> iya, bang. Ayo, jalan dulu lah. Jalan-jalan ke Istana Maimun. Jangan lupa bawa sepatu.、Nah. いい a susah sus、ah, sama sama ini sifat カ a n u s i a udah kayak sombong n a u j u b i la sombong oke、okay, oke、okay, oke、okay. いいな、いいな、いいな、いいな、い n な、いいな、いいな、いいな、いいな、いいな、いいな。 何が起きているの イニーシパーマノシアンスササマサマスサササマサマスサマスサマスサマこの人スサマスこの人サマスサマスサマスサマスサマスサマス なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、ななお、ななお、ななお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、なお、な マッキーバーラーラーラー s ーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ ウェリーウェリーウリーウリーウェリーウウェリーウェリーウェリーリーウェリーウェリーウェリーウェリーウェリーウェリーウェリーウーウーウェリーウェリーウェリー u leset ini gak m e n y e b a b a timur ke barat, untung aku.、Oh, aku. Udah mulai emosi tadi kau bikin aku. w a d u bang. Let vote ya, Bang y u d i k a Iya kalau kau udah nyanyi,、Bapak. udah semua kau lakuin, terima kasih.、Hmm. Bisa menghibur kita, tapi kalau untuk nyanyi kayaknya kau belajarlah. Belum, belum, belum ada bakat nyanyimu kuliah. Ciptain lagu kayak mungkin kau ada sedikit lah. Oke lah. Bu namanya?、Uh, terima kasih udah membuat... 私は何を言うか。私は何を言うか。私は何をうか。私は何を言は何を言うか。私は何うう Terima kasih Bang Irman. Belum bisa lanjut. Terima kasih Bang、trio. Irman. y a Bang. Bang Budi. Terima kasih banget Trio. Bang Budi. Bang Budi, Bang Budi, Bang Budi, bang Budi merasa terhibur. Ya,、uh, trio、Budi. datang kesini. Ya, Terima kasih. Ya, Tapi untuk Idol belum. Bang Budi belum bisa me, me, apa, memberikan tiket. y a Bang. Mungkin n g g a k tahun ini t a h u n depan. Iya. Makasih、okay. ya. ya Putuskan yang itu tadi. Ya, Selamat b e l i Yo, tahun depan. y a bang siap bang, pasti aku ajar juara satu.、Siap. Tapi aku mimpi semalam lho bang. Apa? Juara satu r u p a n y enggak, memang mimpi dibalik-balik、oh、Mimpi、bang. kan? Eh nanti kalau tahun depan kau ikut bilang abang ya, ya biar aku tahu gak ikut. Hahaha. Salamak. a e p a d a k u m k a s a Iya, ayo a k p a n a Eh i Tuhan a Oh y a lupa. Kita balik-balik lagi ya. Iya bang. 私はそれを愛し e るか Cause if you d ら。d Baby I w o u l ら。judge you t か o Yeah, you don't judge me. If you did, baby, I would judge you too. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. I'm a s k i n the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to soften. Yeah, I got issues.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 Over your shoulder for a minute, I was so much sober. I put you closer to my chest. I know I needed you, but I never showed. I wanna stay with you until we grade a note. サイトサイト ないほど。 ya saya maafkan <laughs> dia, kayaknya saya masalahnya maafkan sama deh sama aku h i d u n n y a aku juga gitu gitu ada masalah gitu ya l n p i tar dulu a h tar d u l t dulu s u t a p i sumpah deh kalau artis kenapa hasilnya lebih cantik r a t u s a n persen, l e b i ganteng r a t u s a n e s a y a cantik. Aku mau meninggal liatnya g a n Meninggal. Cantik s u nang. Yaudah. Ayo kak. i t a di cancel ya? Ya. k e b a Kang Arman. Gue pertama kali jadi judge idol. Yang saya ngobrol sama Judika itu berat banget. Berat banget. Ya koreografi, ya lagu yang susah, pembagian baru, suara,、ya. dan sebagainya, bisa gak melewati tantangan itu? Bisa, Coba kamu. bisa banget, pasti bisa, harus bisa. Bener. Dijamin. Jamin nah, apa? Marketing lagi. Ya, marketing、okay. langsung, dijamin.、Ambilan. Yaudah gini ya, saya leadnya. Bunda kan kacilnya tadi ya,、dia. diganti jadi Akyu, nih. tapi. semangat ya jangan kamu jangan berubah karakter kamu karakter n y a lucu Kayak g ini aja iya udah harus udah dengan tapi banyak bila g i l a a n kamu itu sendiri ngapa pak kalau bisa sampai final bajunya ini aja terus ya. <laughs> Terus j a t u h i n satu, j a t u h i n satu, j a t u h i n satu. Maaf, kamu siap-siap dibully kan? Siap. n g g a k akan baper kan? Enggak, udah sering.、Okay. Ah yaudah, sama kita tau dulu, tau dulu. Ya, gitu. Selamat bertemu dengan、nah. saya kalau begitu ya. <laughs> dia mau b u l a n m a a s i h banyak. Semoga lancar rezeki Salam n a buat keluarga. a iya. <laughs> anak kamu, anak c u c i n a m a s i h d a h aku n g o l o n tauanku. Jody jangan ganti Bianca g ya, Jody ya. ya biang, jody,、eh, jody keren. Jody, jody keren. Nah, lebih、Biasa、IG、malam. gitu. Salam. Widih. w i d i Rambutnya. Oke, nama... a p a kabar? Eh? eh, sorry? Halo, apa kabar? Oh, baik-baik.、Oh, ngomong baik, aja, baik. enak suaranya. Nama umur dari mana? Nama Chandra. Umur dua puluh e m p a tahun. t Dari Balikpapan. Sekarang ga ada reguler di Balikpapan, di k a f e main cuman, gitu? Kadang-kadang cuman di jalanan. Kadang-kadang k -kadang a f e k a l a u ya satu kali dua kali gitu lah. Jadi lebih sering di jalanan? Jalanan. t u h rambut ga k pernah dipotong? n g g a hampir. Empat tahun lebih k a y a k Empat tahun lebih nggak dipotongnya? Cuma n kemarin s e m p a t ngumpul tuh di belakang. Iya, Jadi kayak gimbal gitu kan? Iya, jadi udah. Potong.、Yes, Potong. Sekarang mau bawain a g u a Sekarang mau bawain lagunya Sabia. Oke, Chan. Sikat. Can see the love you keep inside, the love keep from you keep for me. I'll see you are to fade away. I dream of you tonight, tomorrow you'll be gone. I w i s h my God, you stay. 何やろ hidupmu h i n g g a kau curangi aku? k a t a k a n ア a h s e k a r a n g アカプニャラカムタ n ティダーティムガウ l a h kau dengannya. Asalkan kau bahagia.、Yeah. Suara kamu laki sekali. Aduh, maco sekali kamu. Bu, u please, Debo.、Ah. Ya, b o e ya. k dikit ya. h a Ini tadi Ini dua ya, karakternya kuat banget. Tadi kamu bilang bisa menyanyikan dengan berbagai gaya.、Uh, itu tadi gaya yang pertama rock banget. Ini udah mulai seraknya di bagian-bagian tertentu aja. Wah,、uh, s y i k ya tongkrongannya Kalau yang soft coba, apa? Kamu katanya bisa menirukan beberapa lagu orang t a d n g a r a n g lho, akhirnya langsung bintang ke tiga lagu t u k a n b a c m a n Serius. ごめんなさい。 キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ キュチャーラーキュインイーナーャラーキューインイーナーキューマンパスイ は<笑>〜ラキマシーン、ア<音>ド<楽>、oh, ah、<音楽> a ン、キラー、キャンディー、キュー、アクュレラ、バッピーアラ Enak banget, ya, dia kerasanya itu rock, tapi sweet gitu. Tapi どうだ わらのかまあこなさのあこあこなげんすん antimatu がて put s e t a p terakhirnya.、Ah. Ah. i Terakhirnya u t a k s i n y a Tresnoku gitu. <laughs> Ngerti n gak g arti ya Tresno? Aku cinta kamu. Aku cinta、oh, kamu aku cinta katanya. Kamu. kamu cinta siapa? Aku cinta Judika. Duet. duet. Kita pengen liat lu duet. Kayak, Jud, kayak kemarin kan ada beberapa orang yang ngefans sama Arman pengen duet.、Ya. Ini ngefans sama kamu pengen duet ya d i a h a r y a Juliet、Arman. mau duet lagu apa? ジュリカルジュリカルカルジュリカルジュリカルジュリカルジュリカルジュリカルジュリカルジュリカルジュリカルジュリカルジュリカルジュリカ Ini lagu perjuangan sama itu loh ini. Sama、ama、aku? Sama. Eh maksudnya sama itu. b e r a n a t a n g a n k y a gini. h e h e e b e r a n a t a n g a n k y a gini. Sayang. Kita yang nyanyi kok situ yang... k a m u s g a l a n y a Tak terpisah パスはジャ a プ Halo. Itu, Halo. Bawa, itu, itu bawa apa?、Mas. Ini oleh-oleh buat para juri semua.、Oh, dari apa mana? Apa itu? Kacang. Kacang, kacang. penuh dari Ipokerto. Kita lagi dari tadi ngomongin kuliner. l a p a r lagi l a p a r nih semuanya. Ini kacangmu sendiri ya? Ih dingin banget tanganmu. Kamu beli eh k atau、ya? produksi? Gimana? Kamu beli atau produksi? n g g a k beli. Oh beli, ole-oleh. h Wah kacang s a m b a c a n a k nih. Wah.、Eh, i y Makasih, y o Namah、okay. siapa? Nama saya Nanda Arif Fadzi Nugroho, asal saya dari Kroya, Cilacap, umur saya 22 tahun. Kamu dari Korea? Kroya. Oh Kroya. Apa pikir dari Korea? Emang kayak Korea ya ngomongnya? <taskan> <taskan> Selalu perform pakai itu? Iya. Kan gue ada hampir 10 sepatu itu berat loh itu. Ini yang gak berat, aku tahu ini gak berat kan? Iya n g g a k Kok, Mas a r i pernah pakai sepatu gitu? Enggak. <taskan> Kenapa kamu suka pakai sepatu itu? Roker? ...roker bisa dibilang. a p a kamu、ya? ingin keliatan lebih tinggi? k a l a u aku itu a a s a n a Kak i l tebel banget. Ada dulu,、Kayu、saya、ya? pernah deket sama s <laughs> s e o r a n g ...selalu pakai sepatu gituan tapi n g g a s n g p r a h d e k itu s a Karena dia pengen merasa tinggi. Ya itu Judika tadi. Kebetulan ngefans banget sama Kak Judika. <laughs> ngefans sama Kak Judika,、ah, kamu basa-basi kamu. n g g a k Masa?、Pasti. Afal a g u n y a a f a Yakin? Kenapa Yakin? ngefans sama gue? Karena suaranya yang lantang. Suaramu lantang gak? Coba t e r i a t ハイヤー ごいんごいんかいがついている。 Apa? Bukan r a y u a n kombal Mainnya dimana G? G Oke、okay, silahkan Asli Aslinya a s l i n y a aku dengar Aku kalau nyanyi aku d i v i s sekarang dia digil Oke、okay. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati Aku menunggumu Asik lebih merdu juga Lebih halus daripada lu Engkau gadis yang selalu dalam mimpiku ドミノ・ジェシー・ジェイプ。 The control. Ooh, ooh, ooh, ooh. We can do this s l n g then this love's k i n Oh, baby, come on. Pull m e like a bass drum, sparkling like a breed. Baby, come on. Dek-dekan. Itu biasa emang pasti gitu. kali、ini. Ya itu dia. Mungkin karena selalu tampil bareng kamu, jadi ada sedikit perasaan deg-dekan ketika kamu tampil. Secara pribadi gue pengen lu、uh, tampil yang terbaik gitu supaya bisa lolos gitu.、Yeah. Tapi gue gak ada pengaruhin siapapun. Dan ini terserah masa depanmu、jadi. tergantung di tangan mereka. Silahkan. Kalo gue sih,、uh, kali ini apa kata Judika, saya ikut aja.、Ah. Gak boleh begitu, itu gak faham. Boleh dong. Atau gini, dia nyanyi, lu yang jadi backing vokal. b a c k e n e nah ya. b e n a r b e n a r b e n a r b e n a r b e n a r b e n a r b e n a r b e n a r b e n a r Ya. Mana b a n d n y a mana? k a l a u boleh g u k belakang Di belakang, di belakang.、Sana. Paling belakang, p a k i n g belakang. Sana pojok, sana nah. pojok, pojok.、Nah. Ya, gedung ini udah. Stop, stop, stop. Ini gedung ini udah. Ya, oke.、Okay. Okay. So, Lagu apa? <laughs> Apa? Lagu apa? Lagu apa? Ini serem banget.、Eh, serem a a a sih? Eh,、Aduh. emang disitu agak lebih i t e m gue ya? <hiss 2000> lagu Gelap, apa? Gak dapet lighting. <tik> aku liat l a i g b t i n g aku liat Nah, b a n g n ini tentunya. d a n y a aku pria. Disini. Yeay. Tapi lu. すいません。<笑 asında ale> Bahan g u gua liat d u lu kayak gitu di Antero Boys atau a p a a p u inget itu lagi loh bener Dulu pernah n g e b a k i n g i n Titi DJ sebelum itu Jadi tinggal ha du Iya gitu doang bener Langsung masuk lagi di d i r e c a Aku wanita Nah harus gitu h a r u sering marahin dia Vokalmu jangan lebih gede dari vokalku Backing harus separoh biar penyanyi yang keliat Gitu Tapi, tapi luar biasa sih luar biasa, penginspirasi、hmm. pengorbanannya Judika Itu lucu banget Kalau gue Rin justru gue lebih sering pas dia nyanyi lagu a k u a n i t a <laughs> Waktu JCJ depannya tuh sempurna banget、hmm. ya itu aku p a a langsung wih ternyata dibalik penampilan keren Judika itu karena ada backing yang luar biasa keren、e. <laughs> Karena memang suportif, karena kalau backing itu n gak g bagus,、Hiya. itu kita keganggu. Pasti aku wanita, justru、hmm. bercanda.、Oh、dia s e n g a j a pakai jaket W. a k u wanita. Apa、yeah. <golak> sih?、Wow, uh. Kering, kering. <kulak> eh, jularan ketawa yang kameramen-kameramen. Eh! <coughs> Garing banget, aduh garingnya maksimal、yeah. banget,、aduh. gila Aku sekali-sekali garing tapi maksimal kan <laughs> Maksimal <laughs> Aku mau banget b a k i n g kayak ke ini keren banget、Uduh. Tapi berbicara di Idol ini、yeah. Becok ikut a r i l a h coba Iya、yeah, iya、yeah, bagus, aku seneng you, Ada persona ya, ada personanya Itu <coughs> dari i d a jalan masuk aja udah keliatan h <coughs> Kalau buat AQ k Irin, Aku cuma mikirin nasibnya Judika aja sih, <laughs> aku kasian sama Judika. Kenapa kasian sih? Nanti kalau dia sibuk kamu gimana? Lu gak apa-apa. Jadi u d i k hebat. j maksud kamu kamu、aja. gak apa-apa kalau dia n gak g ada? Lu gak, gak aku tuh setiap melihat penyanyi yang punya cita c i t a jadi penyanyi, aku tuh kalau bisa ya jadi jembatan. Dan ya bagus kalau dia jadi beneran. v o t Oke、okay, kita vote. a l u s bisa. Terima kasih mas. mas. Aku iya. Makasih mas. Yes. Makasih. Judika y a s apa ini? h Yes. l a Makasih. banget. Bisa Halo. Hai. Ntar dulu sebelum nama. Boleh juga tongkrongannya. Swag. n i k a h a a jaman dulu nih. <laughs> nama, nama, nama. Nama siapa? Aku Ayu Putri Sendari. Asal Yogyakarta, umur s e m b i l a n b e l a s t a r Eh kok camata bolong gak itu? Enggak. Eh, kegagak. g u e pikir dia udah nyolok diri sendiri. Kuliahnya Kulian. Nopo? Kuliahnya jurusan penyajian musik. Penyajian m u s i k n y Nopo? Apa gimana, gimana? Jadi musik ditaruh-taruh di meja, disajikan g <laughs> i y a penyajian musik j u m a k s u d n y a Itu jadi kayak, kalau pencipta kan p e m b u a t n y a kalau penyajian tuh yang memainkan orang depannya. Maksudnya? Mahalisnya, player-nya, p l a y e n y a Ini kita mau、oh, oh, yeah. nyanyi musik. Lu dua lah,、yeah. lu kan kadang-kadang nyanyi, lu kadang-kadang produs juga. Oh gitu. Mau nyanyi lagu apa ini? Aku mau nyanyi. Lah iya, masa mau ngelawak? Aduh mbak, mbak Fie s a m p a i adik imba. a t a u Coba. Oke, nge-rap sambil nge-rap sekarang. m a u cari satu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oke、okay, mau nyanyi lagu apa Ayu? <tis> d a polos ya enak ya.、Oh. Lucu. <laughs> surprise. <hah> surprise. surprise. Surprise. Maksudnya surpisen <tis> <tis> kita? Iya.、Oh, oh, kan a k a ketawa juga、surprise. dalam waktu beberapa detik. Oke. <tis> Oke <Okay. tis>、okay, yuk surprise. Sekarang.、Hmm. Gitu, besok besok pulang pulang d u l a n pulang. Mm-hmm, yeah. Oh, oh, oh, oh, Well, it's time for the money to follow you. Treat a g e t r e a d y now, go get go. But don't you step on my booze, my shoes. You come from my house to my c a Drink my liquor on the other side. Do anything, but I wanna do. But、uh -huh, i h a d o n t like it on my shoes. But don't you step on my booze, my shoes. You can't so want to say, but I don't o f f e r m y b l u e r s s e a t u e You can't so want to say, but I don't o f f e r m y b l u e r s s e a t u e Say, you're like a slower.、Mm. Slow, slow. Help. Tonya, that's what I'm saying. one for the money サブ a リアタウタピカウマミリサオラウンカウタタウ sembunyikan rasa cintaku di balik topeng b e r s a h a b a t サ a m u yang palsu kau jadikan aku kekasih ー a ーサ n g a サーバーサーバーサーバーサーバーサ a バーサーバーサーバーサーバーサーバーサーバー lamanya. part どう Vokal ada warna ya, kamu orang yang sangat menjiwai musik dari hatimu. Cuman、uh, tidak s e m u a kata-kata tuh bisa dihajar dengan wang wang wang gitu. Harus kamu bisa menceritakan sebuah lagu, tapi kamu sendiri punya warna, vokal kasih, kamu. a k u Aku senang sih karena the whole look ya, dari tampilan, baju, gaya. Kamu pengen kelihatan keren, kamu pengen nyanyi keren, tapi kalau nyanyi tuh orang akan lebih appreciate. Kalau rasa yang tadi kamu keluarin juga, itu lebih nonjol daripada kerennya. Karena otomatis kalau kamu pakai rasa, kerennya akan tetap ada.、Uh, kamu tuh sebenarnya lebih cocok untuk jadi penyanyi play. ya? Oh iya, ya. iya, d a p a t banget. d a p a t banget. Ya, play itu kalau disini mah disebutnya itu kayak opera atau opret, opret lah. gitu. Jadi... Kelihatan sedih, gitu ya, penjualnya itu kelihatan. Jadi, nah tapi kadang-kadang kalau di industri musik terutama pop, tidak perlu... gaya-gaya seperti itu, yang dikeluarkan oleh kamu itu akhirnya jadi berlebihan. Tapi bagusnya tidak bikin dia falas atau、enggak、tidak、sih. bikin jadi jelek nyanyinya gitu. Enggak, enggak. So, n y e Aku yes. Bun. ura apa k o u e ya udah dua di sini kok drama gue juga kenapa gue juga kenapa gue ngikutin dramanya ini b n e r a n a a e a a u e n e n caya, a h a h a h a h a h a h a h a a h a h a h a h a h a h a h a h a h a a h a a h a h a h a h a Congrat! Keluar ya? Iya, k l a m u duduk sini, g a n t i aku. aku. <laughs> Kalau、si、bisa m a n j a t Perkenalkan, nama saya Dianreta Dwiana. Umur saya 21 tahun. Asal saya dari Serang, Banten. Suaramu ada, ada Twitter-nya ya, ada n g o m o n g n y a t u a a d a ces. Hari itu, ada ces. Ada ces, ces, itu cepet. Iya, ini suaranya suaranya ces. Yang ces merembes. Kalau yang ini langsung suaramu Dari ngomongnya udah kelihatan bisa n y a n i Ya ampun. Ini beneran, coba ngomong. Amin, amin. Halo, Ari Lasso. Halo Ari Lasso. Tuh kan ada huss. Rai Murek. a j a pak, belajar, sekolah, kuliah. Kuliah. Kuliah apa? Kedokteran. Oh, kudokter.、Oh, oh. Bisa, Bisa alat apa musik、lagi. atau apa gitu. Aku punya goyangan sendiri. Waduh,、eh. oh, aduh、iya. langsung ganteng. Punya goyangan sendiri.、Oh, suka、Itu、musik dangdut. dangdut, suka dangdut juga? Iya suka dangdut juga aku, dangdut Melayu、oh. aku suka. Tadi yang ada di dalam ini kamu mau lagu apa gitu? Aku m u n y a lagu Sayang. Ha -ha, sayang Via Fallen. Tapi p a k a i goyang gitu? Enggak. Ya ini goyang biasa aja, bukan、oh, goyang n khas yeah, aku yeah, itu yeah, loh yeah. kak. Oke、okay, siap, y a Oke. Mulai kak? Mulai. Yeah, yeah. Oh enggak, besok aja. Pulang dulu, balik lagi besok. <laughs> Oke、okay, kak, y a d a h Sayang, apa kau ekru?、Hmm. サヤのティマ e s, <S, yeah, yeah. <S ang, n, aka, n ang, o k u sayang ラ p ノ k サヤ e k r u クロ u ラピュタタタタタタタタタタタタタ ウィスタチオパンラ n g ジャンのモサコアティクサ w a ネランアポシイソンクリスノ a リランダパプ i k ンニンア e ーナン a ンコウェオラン j ティ e オエシタワティワンティマラジャポサイキコ n ェブラジャニジャ kowe m e ヘドタマティナンインワパプティコウェマチャクリスナコジャミウェド apa insya Allah シャオア i s o l ンリオ バシカボレーラグポップ。バレーラグポッメンドンやカ。I didn't mean to when Islam I know what was on right.I can even get i s l v e can get it from my mind.Laguslo, Indonesia?Laguslo, Indonesia? モンキ a キューブカニャンポッタマーディーハティンムタピチンタコタバイオントムマス i ーキューブカンビンタンディーラインタピチン t コヤンタバイ